Selamat pagi Pak Tony s i l a k a n Pak Tony Sebenarnya negara itu kalau n gak g ada mengatur、uh, rokok itu misalnya bukan seperti narkoba yang dilarang apa Ya terserah ke orang yang masing-masing ya Orang mau ngerokok, ya n gak g mau ngerokok ya, itu urusan orang Sama juga orang mau makan daging ini, n gak makan ini itu terbalik ke orang masing-masing Cuman yang saya pentingkan disini pemerintah harus bikin aturan Yang dimana memang gak boleh merokok, ya jangan merokok dan ditindak gitu loh. Jadi jangan bullshit dong ngomong, oh diorang merokok ini ini udah disediain tempat kayak di bandara. Tetap aja yang merokok berkeliaran n gak ditangkap. Jadi intinya sih gak usah diributin sampai jadi polemik. Si ini bilang boleh, si itu bilang enggak. Ya itu sih biarin orang masing-masing dia punya duit ya dia beli. Cuman toko itu ya ditinggin i aja pajaknya. Memang roko k itu kan tidak baik kita udah tahu. Tapi... ada juga orang yang bawa koran sampai 1 0 tahun tuh usah cat aja mbak, di periksa paru-paru gak kenapa-napa, jadi back lagi tuh kembali ke orang yang masing-masing kalau orang mau ngerokok, ya dia taulah konsekuensinya dia harus beli, penyakit terlebih ya m b a n gak g usah d i j a d i polemik yang masuk head l a n h e a d l a n koran gitu buang-buang energi ya, makasih Pak Joko, selamat pagi selamat pagi, s i l a k a n Pak Joko、uh, saya boleh menanggap i y a n g menerokok dengan pendapat、uh, penerokok itu salah、uh, satu h yang makro Karena itu kan urusannya、uh, pada pribadi bukan pada urusan akhirat Dan kemudian kalau boleh saya memberi tanggapan bahwa rokok itu kan satu adisi k Seharusnya pemerintah kalau ingin mau mengharamkan atau melarang rokok Juga menyediakan pusat-pusat untuk perawatan ketergantungan terhadap rokok Nah sampai sejauh mana pemerintah menyediakan dana untuk membuat pusat-pusat、uh, itu Dan kemudian saya juga punya s e k a n i itu、eh, Muhammadiyah i t kenapa bisa mendapat dana dari b l o m b e r d Ya apakah orang Islam itu sudah demikian miskin untuk eh, mencari eh, kampanye antara k a w a s a kita harus m i n t a bantuan dari negara-negara asing. Terima kasih. Ya. ya terima kasih Pak Joko. Pak Holi selamat s pagi. Pagi Mbak. s i l a k a n Bapak. Ini karena sudah menyangkut idiom agama halal haram itu jadi harus dikembalikan kepada VK. 私はとても大きいです。私は o ても大きいです。私はとても大きいです。私はとても大きいです。私はとても大きいです。私はとても大きいです。私はとても大きいです。私はとても大きいです。私はとても大きいです。私はとても大きいです。私はとても大きいです。私はとても大きいです。 moderatnya makro gitu aja, saya kira itu mbak. ya terima kasih Pak k h o l i d Pak Edi, selamat pagi s i l a k a n saya setuju dengan orang yang pertama betulnya masalah dan a r a m itu t i d a k perlu dipermasalahkan kembali ke, ke manusia y a g masih nasib dan saya, saya kira ya, di d u n i ini tidak ada, ada yang haram yang lebih benarnya seperti yang dikatakan oleh Muwadia, Muwadia emang semua itu tidak diajukan, n tapi nggak ada, ada yang haram, itu aja ya. Terima kasih Pak e d i Pak Semyanto selamat pagi. Selamat pagi.、Bu. Silakan, Bapak. Itulah pemerintah kita Bu. Kalau bikin uh, aturan, uh, kadang uh, dia mengacu. Kalau bisa dibikin sulit, kenapa dipermudah? Gitu kan? Kalau bisa d i p e r s u l i t kenapa dipermudah? Ya.、Yeah. Itu saja Pak Tumianto i、okay. b u Ratna selamat pagi s i l a k a n Ibu Iya saya mau tanya Kalau membunuh itu haram n gak g Mbak di hukumnya Jadi kan kalau merokok itu sama aja membunuh orang lain pelan-pelan kan Karena kan yang perokot asif kan ya, lebih, lebih banyak korbannya Jadi kalau menurut saya ya betul haram ya、gitu. Baik, Terima kasih Pak Robi selamat pagi s i l a k a n Pak Robi y itu perokok itu sebenarnya c i p t a a n itu dari agama kalau haram itu dari awal dari pertama keluarnya a t u r a n ya nah, tapi kalau、uh, kita manusia mengatakan haram itu individu itu nggak benar ya itu aja. Makasih Pak Robi Pak Franky Selamat pagi. Selamat pagi. y a karena membunuh itu haram makanya kan kita tuh harusnya kalau perintah itu tegas kita nggak bisa ngelarang orang mau merokok atau tidak. Itu hak masing-masing, karena itu juga tidak melanggar hukum Tapi masalahnya, yang benar-benar daerah bebas rokok itu Harus bebas rokok, dan dendanya itu t u harus h tinggi Seperti di Singapura, siapa yang boleh ngerokok di tempat yang tidak boleh ngerokok? Nah, di sini n g g a k bisa jalan Jadi kalau menurut saya, ini kembalilah ke orang masing-masing Karena benar, kata Ibu tadi, itu memang kalau bisa membunuh orang pelan-pelan Walaupun itu terlalu jauh sekali sih ya Tapi, t t e a p a j a i n i sebenarnya pemerintah yang harus pegang peran. Jadi, orang mau ngerokok, nggak ngerokok, a g terserah orang. Yang penting p a d a tempatnya. Ya, sama rokok, dimahalkan h a k a n y a itu baru tepat. Di Australia 2018, loh, bus a t u kotak itu terakhir saya pergi. l a p a n a n kali ya. Jadi, orang juga mikir, buat ngerokok. Kalau h a r g a sekarang, 30-an, 20-an, e t a p a n i r Itu, s t e m a i h Pak. Terima k i t e r a k a s i t e s p a m t e r i a k a k t r i a k a s i t e m a kasih, a Terima kasih, Pak. t e r i k a k e r i k i t e r m a kasih, a k Terima kasih, Pak. t e r a k h k t e i a k a a k t r Pak. t e r m a k s h e r i a r m a Pak. t s Pak. e r i m s e l a m a t p a g i m a k s e r i a k m a t Pak. i m a k dengan... e r i a k スラバスヤンパーギ a バ ke sini tuh m i k i r n y a k a r e n a buat dia パパパパパパ a パパパパパパパパ a パパパ a パ a パパパパパパパパパ a パパパ a パ a パパパパパパパパパパパパパパパパパパパパ a パ m パパパパパパパパパパパパパ a パパパ a パ g パパパパパパパパパパパパパ a パパパパパパパパパパ a p a パパパパパパパ a n パパパパパパパ o パパパパパパパパパパパパパパパパ k パパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパ a t a パ Kalau yang haram kan itu kan korupsi, korupsi、hmm. haram。 K-O-R-U-P-R-I U, -R -U -P -S -I. Itu、uh -huh. baru haram、uh -huh. Ya, m a kasih Terima kasih, Pak Gilbert Halo ya, silapin, Selamat、Pak. siang, saya ni d u s i n i Ya, pendapat saya begini, Bu Merokok itu haram Kalau r o k o k itu Kita dapatkan secara m a s a h atau merampok Kok yang ini Persoalakan masalah banyak-besar yang Yang p e r s o a l a k n ya enggak-enggak aja、uh -huh. Dulu guru agama saya Kiki itu pada merokok a p a m e r u kok mereka dulu gak haram dulu apa? Ada, ada aja d a a ini orang Terima kasih Terima kasih kembali Pak Sahrir Yang berikutnya 6339160 kita sudah tersambung dengan Pak Cipto Selamat siang Pak Cipto Halo Oke seperti apa pandangan Anda seputar polemik rokok ini Pak? Ya menurut saya itu memang rokok itu udah gak baik Pertama juga merugikan sendiri Kedua juga merugikan orang lain Emang saya mendukung itu カロミサニアのオサディ、カシファーズはランアジア、アロシネイトスピアポメリトスピアポメリトン、ジュガイトアストルンタン、カナイトン、アダマファーズ、ジュガポア、キャラクター、ジュガ、アロミサニアディモイトアロシ、パフガト、バニアスカリモス、カランエトマスバニア、ケンロコ、ディアミナイジャス、カランカロミサニアディア、ポアプラトランガタニア。 dilarang merokok atau dari tempat di mana itu buktinya sekarang di momo semua masyarakat itu banyak sekali tuh terutama di daerah kota itu tuh sekarang tuh kalau misalnya di t e n d a k tegas harus dikasih、uh, ini tindakan yang baik g itu ya ya yang berikutnya ada Ibu Astrid selamat siang Ibu Astrid halo selamat siang ya silakan halo, komentar saya dengan diterbitkannya、uh, Uh, pernyataan bahwa fatwa merokok itu haram Ada n gak g gunanya? Kuat n gak? g Sebenarnya intinya merokok t i d a k bagus Kenapa? Udah jelas merokok itu merusak tubuh n Gak g ada yang bagus-bagusnya dari merokok Mau iklannya sebesar apapun Tetap merokok itu merusak tubuh Sekarang masalah fatwa segala macam Yang mendukung dan tidak mendukung Kembali kepada diri pribadi masing-masing m a s u d n y a sadar diri パニャーワンとパンビローコルビビンニャーワンビマ a t ン、ヤン、カタワン、アダクナニャー、n ントクトゥブニャー、オカマママロサカシアタン、ナカロセシサンダタ、バワン、マロコイト、ディダバイ、オントクシ n タン、タピセティダ、ビランフェマドコンファトワン、ファトワンやモハマディア、トファタン、エルコアト、ダマラミラエスティダ、タイインティナダファトワイト、アパニャー、マロコイトディダバイ、オントクトゥブ、バイラクパディリマシマシンリハッ、カンキタセディワンサ、タウヨンマナ トイレ、タイマカシー、タイマカシー、マリブ、アスレッティング、ブレコーダー、パトグ、スドン、ライブ、ブラサマキタロー、パトグ、ヤシラカンパス。 kemudian lurah RTRW disolusikan di masyarakat, karena pada umumnya di masyarakat itu kalau kepungan kalau ada acara-acara itu ngerokok, pateng kelepung umum gitu, l a h itu yang perlu diberantah, di t u h kalau、okay. haram itu enggak, yang haram itu kalau rokoknya dimakan, gitu Bu,、baik. saya kira terima kasih Bu, terima kasih Mali Pak Tugu yang berikutnya sudah online juga, ada Ibu Wibi selamat siang Bu Wibi ya selamat siang, ya sebetulnya aku lihat orang aneh-aneh sebetulnya manusia itu udah dikasih Tuhan itu untuk tahu baik mana enggak Bagi saya, mana yang lebih haram meninggalkan banyak janda, banyak anak yatim Di mana-mana anak yatim gitu ya kan? Itu sebetulnya misalnya, kalau syariat misalnya orang miskin Dia membunuh, dipotong oleh tangannya Tapi orang kaya bisa ganti rugi Dia memperkosa orang miskin, dipotong alat kelaminnya Orang kaya bisa ganti, ganti rugi Jadi akhirnya tetap orang yang miskin, orang yang gak berdaya itu akhirnya menjadi、e, sasaran empuk, ditindas, d i c o l i m i n Sebetulnya kalau mau kebijaksanaan itu kasih t a w aja, a ngerokok begini, gini, gini. Mereka kan tau, h、uh -huh. ya kan banyak istri, banyak masalah. Tapi kan orang tetap aja b e r istri banyak, malah bangga gitu kan, kawin l a cerai, kawin l a cerai. Sebetulnya itu kan dampaknya itu kepada manusia langsung. sebetulnya saya bilang lebih dampak berbahaya orang merokok atau anak-anak yang telantar r tuh dipotong lah, di mutilasi, di apa, disodomi segala macam. itu orang tuanya b e j a t itu tinggal kayak apa naburin、e, benihnya kemana-mana. itu lebih nggak ber lebih b e r d o s a itu. baik terima kasih Bu Wibi yang berikutnya ada Pak Rudi. Pak Rudi selamat siang. Selamat, Pak Rudy bisa dipiculkan Volume radio Anda Pak Rudy Biar lebih clear dari studio kami ya s i l a k a n Itu apa hubungannya Rokok manfaat, atau manfaat Kan haram itu hubungan sama Tuhan Apa、hmm. Tuhan itu Sudah m e m p i k i k a n Ke u、uh, l a maaf、oh. Ini rokok ini haram Kalau merokok masuk mata Itu lucu k u saya m e m a n サマシアン b o l e h ロコはマロコはマロコはマロコはマロコは e ロコはマロコはマロコはマロコはマロコははマ a コはマロコはマロコはマロコはマロコはマロコはマロコははマロコはマロコはマロコはマロコはマロコはマロコはマロコはマロコはマロ Itu yang saya lacak di desa-desa dan puluhan tahun lalu.、Hmm. Nah sekarang kalau dikatakan merokok itu dilarang, ya banyak yang gak setuju. Kalau gak salah 90%.、Hmm. E, kalau merokok itu diperbolehkan, silahkan. Yang penting pasti kalau merokok itu menghabiskan uang, Mbak. Terima kasih ya, Mbak. terima kasih. Terima kasih, Ibu Titi. Bapak Andre. y a silahkan、ya. Pak Andre ya mengenai haram ya saya mendukung uh, ide uh, kegegas, uh, komitmennya Bapak Minras、tuh. jadi makruh ya iya、hmm. saya rasa gak perlu diharamkan ya terserah aja bagi mereka yang m u r o k o k ya rokok ya kalau memang、uh, mereka mau jantungnya sehat ya gak merokok ya begitu saja sesuai、hmm. okay. terima kasih bah, Pak Andre ya, Pak Tony Ya selamat s i a n Gimana g nih komentarnya Pak Tony? Ya m u s t a i n y a yang beri komentar dok Semua dokter waktu m e l a k a n r o k o k Jadi untuk lebih objektif sebaiknya kesehatan Jadi kalau komentarnya Pak Amin Rais Beliau politikus、mm -hmm. ya. Oke、okay, terima kasih Dari sisi kesehatan kata Pak Tommy Rai Banyak juga dokter merokok ya <laughs> p a n d r e Ya alo Silahkan Oke,、okay. uh, menurut saya rokok itu semestinya、uh, Ya boleh-boleh aja Asal yang rokok itu tahu diri gitu,、hmm. Karena kebiasaan ya Orang rokok itu di tempat umum Sedangkan orang di sekitarnya kan gak rokok Nah itu ikut menikmati asapnya gitu loh、hmm. Nah yang rokoknya sendiri Ya dia kan enak menikmati rokok Nah yang gak rokok itu nikmati penyakitnya Itu kan n gak g fair gitu kan hmm. Jadi hmm. ya menurut saya sih saya s e tuju ya Kalau rokok dilarang Tapi、uh, bagi yang mereka、uh, suka rokok Itu kan sudah disediakan tempat-tempat khusus Di mana mereka bebas rokok gitu loh、ya. Jadi berdapat saya itu aja Terima kasih i m a k a s i Pak e n d r Pak h e n d r a Halo s a k a j a t Silahkan Pak Ya kalau saya pikir itu s a l a h s a l a h dari Julius Moritz ya Yang mau mencatat pabrik s a m p u r n a Itu yang ada di Indonesia gitu、hmm. Kalau aneh kata Ramah itu pemerintah Harus tutup pabriknya Jangan orangnya d i h a r a p k a n gitu、hmm. Yang j u g u m e n y e s a r n y a kan kita Para perotografi Ibu-ibu a p a k b a p a k m i s a l k a l i nanti kita bisa bertemu di neraka begitu, begitu. Terima kasih Oke,、hey, Ibu San San Iya Gimana、uh, Bu? Saya sih setuju ya, itu merokok itu haram Kenapa?、Uh, itu kalau u d a h ketergantungan, apapun semua haram Seperti kayak minum-minuman, narkoba, apapun yang ketergantungan, semua itu haram Seperti kayak merokok itu, kalau sudah merokok itu orang t u h n g g a k bisa berhenti Sepertinya tuh kalau a k nggak nggak merokok itu kayaknya seperti ke gimana k e s a d u a n gitu. Hmm. Hmm, gitu aja ya. Terima, Terima kasih、pasti. ya Bu. Oke.、Okay. Pak Robert, selamat siang. Halo. Silahkan Pak Robert.、Uh, selamat siang Bu.、Ya. Jadi begini,、hmm. dari pendapat sebelum-sebelumnya kan ada yang pro, ada yang kontra.、Hmm. Tapi yang terpenting adalah bahwa pemerintah itu membuat aturan yang jelas. Dan dapat ditindak bagi yang pelanggarnya Contohnya misalnya orang merokok di tempat umum Ya kan, itu kan mengganggu orang lain yang gak merokok Dan itu merugikan orang lain nah, itu harus ditindak Persoalan haram atau tidak haram itu masing-masing Pribadi、hmm. Jadi、okay. dia mau merokok atau tidak Itu urusan dia, tetapi tidak mengganggu orang lain Nah kalau orang mengganggu orang lain itu Harus ditindak Itu yang ya. penting Oke,、okay, Pak Robert terima okay. kasih okay. Pak Deddy Halo. Halo. Silahkan Pak Siang Mbak. Ya, s i l a k a n、uh, Menurut saya gini Mbak, <tuh> kita lihat dari sisi manfaatnya ya. Jadi、hmm. banyak orang yang mencari nafkah di situ. Kalau umpamanya itu diharamkan, berapa juta orang nanti yang ketergantungan u s a h n y a di situ. Yang kedua, ketika kita menikmati rokok itu tergantung kita bagaimana memanfaatkannya. Kalau kita bicara、uh, manfaat, n g obrol aja ya, yang berhubungan dengan ibadah, dengan ilmu. Sambil ngerokok supaya nggak ngantuk, i t u juga ada nilai ibadahnya, pak.、Hmm. i t u kalau diharapkan, otomatis karena di Quran sendiri tidak mencantumkan secara spesifik. Kalau saya, Allah menciptakan apapun itu pasti ada gunanya. Nah, rokok itu untuk apa lagi kalau bukan untuk d i r o k o k gitu, pak? Ya, oke.、Okay. Okay. Terima kasih. t a k a ya. memang multi angle ya, Pak Andre. Selamat siang. y a selamat siang. Silakan Pak Andre. Aku mau beri pendapat. Sebaiknya、uh, Rokok itu kan banyak lebih banyak merugikan, termasuk buat kesehatan pribadi atau perokok sendiri. Maupun orang-orang、uh, yang bisa、uh, perokok itu gitu. Jadi sebaiknya diharamkan aja. Kalau tidak ya generasi bangsa yang akan datang bisa perokok semua.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 Jadi makan pun, kalau yang enak-enak, yang b e r v i t a m i n ya artinya、eh, kadar kolesterol y a tinggi juga akan menjadi penyakit. Begitu juga rokok, kalau kebanyakan akan merusak paru-paru. Tapi kalau kita seimbang semua, soalnya nggak ada masalah. Terima kasih, Bu. Oke.、Okay. Selamat sore, Pak Yusuf. Selamat sore. Ya, silakan, Pak Yusuf. Ini kebetulan lagi di b a n d e n g a n macet ini. Oke.、Okay. Sambil macet boleh dong berkomentar, ya. <laughs> silakan, Pak Yusuf. Aku sih nggak merokok. パーミンライス、ポニャタンダファッケンヤ、アコステュジュバんアー、オランコロメマノセハッヤ、ポニャンカサダランスンビリジャンアンロコ。タピコロイトハランパー、ピニ n ンアリトゥトゥトゥ、ヤタンロツウヤビデンナラボうトゥ、パーミンライスドアコステュジュバンアー、オランベバサジャンノセハッジャンアンロコ、コロマ i ロコヤ、サリスンビリ t ァニャンキッギトアジャン、クリマカキ Terima kasih Pak Yusuf, mudah-mudahan menikmati macetnya ya Bapak Muhammad, selamat sore Sore Silahkan Pak Iya, jadi Merokok ini gak bisa disamakan dengan makanan Kalau makan itu kan efeknya d i t a n g g u n g sendiri Rokok inilah kebiasaan Yang b i s a mencanggu Jika lama dan memberi contoh Seja baik pada lingkungan Jadi saat ini Cocok saya kira b a Dengan situasi kesehatan ini diharamkan Karena lebih banyak m u d a h m u d a d a n d e r a pada manfaatnya Biaya、okay. kesehatan itu luar biasa Penderitaan orang yang merokok ini, merusak diri sendiri ini Dan merusak lingkungannya itu luar biasa Jadi saya setuju diharamkan Oke、okay, terima kasih Pak Muhammad t a k Nurdin i Ya halo s i l a k a n Pak Iya s e l a m a t menurutku s i i n i ya mbak ya Kalau menurut secara islam itu rokok menurut saya itu, itu haram, s i haram h benar. Apa bedanya sama alkohol sekarang b a y yang udah jelas-jelas itu haram. Walaupun sebagian orang ada yang bilang itu ada fungsinya, sekarang、ah. gini, alkohol sebenarnya pun ada fungsinya. Kalau di luar itu, di contoh a l a t n a ya, itu d a r i yang di-in, dengan cegak minum alkohol itu bisa m e n g a n g a t k a n badan, iya itu dibenarkan. Cuma kalau untuk di Indonesia,、ya. udah... p a n a s suhnya ditambah alkohol Nah,、hmm. kalau secara Islam Itu sesuatu yang Banyak keburukannya Itu jelas-jelas diharapkan -jelas Dan tidak diperbolehkan Apalagi di tiap-tiap Bungkus rokok itu kan sudah ada peringatannya Ya cuma orang berakal aja karena mbak Yang bisa m e n e r a Dan bisa tahu Maksud a k s i yang ditulis itu Apa bahwa itu ada dilarang untuk merokok Sedangkan dia malah membeli ini entah yang salah p e m a k a i n y a atau pembuatnya ya itu terserah kalau n u u t saya orang Muhammadiyah ada benarnya bagaimana manusia itu sendiri aja menurut saya oke、okay, terima kasih Pak Adam Halo. s i l a k a n Pak Adam kalau saya setuju dilarang、hmm. karena、eh, lebih banyak rusaknya daripada masanya a dari buat kita semua Jadi pemerintah、uh, larang aja rokok. m e s k i p u n pabrik rokok nanti kutub,、uh, kan nanti bisa ada pekerjaan yang lain. Kalau pabrik rokok dikutub, ataupun di batasi, pasti ada pekerjaan yang lain.